Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namadullah wa salli ala nabi Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Amma ba'du Penyelenggara pengajian yang saya hormati hadirin sekalian Saya ingin menyampaikan hasil baca suasana kehidupan dunia yang sedang kita lalui ini ialah dari buku Clash of Civilization atau Benturan Budaya karangan Huntington yang sedang banyak dibaca orang. Pertama saya ingatkan pada diri dan hadirin bahwa hidup kita ini dimulai sejak ruh ditiupkan Sampai kepada hari pengadilan nanti. Allah berfirman, "Aul bilah menasaitanilajim ina ilaina iya bahum, summa ina alainah hisabahum." Dimasukkan ruh kita hidup dan kelak ditunggu di pengadilan akhir. Kalau pandangan hidup seperti itu. Maka sederhananya para ulama dan guru kita mengatakan Dunia tempat beribadah akhirat tempat menuai hasilnya Mengambil kesan dari ayat yang tadi dalam pengajian-pengajian itu Saya pikir luar biasa mendalamnya Dunia tempat bekerja akhirat tempat menuai Konsep yang seperti itu disebut konsep wawasan kehidupan yang luas, yang panjang Sebab di samping itu, karena hidup dunia yang cukup berat ini Maka jadilah kita sering-sering terseret dan sesat kepada menekuni dunia tanpa ingat hari yang akan kita lalui Sehingga proses ini disebut hidup berpandangan pendek Hidup pandangan singkat itu hanya sebatas kematian Baik mencari ilmunya, baik menyiapkan kehidupan dan sebagainya Sampai kematian Selesai kematian, selesai, tidak ada soal begitu. Ya. Jadi pandangan luas dan pandangan pendek ini Selalu saja hadir dalam berbagai bentuk sehingga hati kita sendiri sering-sering cenderung kepada kehidupan dunia dan lupa akhirat dan kehidupan yang seperti itu disebut sesat sesat, memikirkan dunia saja tanpa akhirat sesat karena ujungnya hanya pendek sampai kematian dan kalau sampai kita kembali ke dalam kehidupan yang luas tadi jadi dari sesat kembali kepada ingat itu salah satu sebabnya dan inilah yang membuat kita gembira Imam Gajali menyatakan kalau hamba itu tetap mempunyai waktu untuk hadir di majlis taklim seperti ini membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan hari-hari panjangnya maka insya Allah Hamba itu tidak dalam keadaan sesat Datang mengikuti pengajian Itu ciri bahwa kita tidak sedang sesat minggu itu Oleh karena itu Jumatan menjadi ukurannya Satu kali, dua kali, tiga kali tidak Jumatan Tanpa alasan yang memadai Maka jatuhlah orang itu murtad di dalam agama Jadi Alhamdulillah kita hadir sekarang ini dalam suasana seperti ini mudah-mudahan inilah tanda bahwa kita sedang meniti jalan yang tidak sesat itu baik itu sebagai mukadimah saja isinya bagian awal ialah menceritakan hasil baca buku tadi bagian akhir namanya juga mimbar agama pasti mengajak kita untuk kembali menelusuri jalan tadi bagian awal abad ke-19 akhir 20 awal merupakan sesuatu di dunia ini yang mengandung kebebasan daripada negara-negara terhadap penjajahan penjajahan negara yang lain kolonisasi berhasil berhenti begitu maka masuklah ke dalam abad ke-20 bagian awal dan bagian akhir Didominasi oleh Pertengkaran ideologi dunia Ialah Amerika Dengan kapitalismenya Rusia Dengan komunismenya Benturan ideologi Namanya Perang Dingin Maka di akhir abad ke-20 Perang Dingin selesai Pemenangnya Amerika Cirinya yang menang perang ialah Yang ideologinya dapat memberi kesejahteraan pada orang banyak Dan konon Rusia itu sampai tidak bisa memberi bayaran terhadap tentaranya Jadi negara disebut failit kalau tidak bisa bayar tentaranya Sebab tentara dengan bedilnya nanti pada cari hidup sendiri-sendiri dan itu sangat-sangat berbahaya Maka dengan benturan seperti itu ada dua yang harus dicatat Yang pertama kala negara-negara Islam bebas dari kolonialisme Sebagian besar daripada pemimpin-pemimpin Islam itu Memilih sebagian ke Rusia, sebagian ke Amerika Dan menerima konsep-konsep mereka Seperti di negara kita juga Oleh karena itu berkembanglah permulaannya Orang-orang dari negara yang terbelakang seperti negara kita Cenderung meniru sistem Baik yang ada di Amerika atau yang ada di Rusia Bukan hanya cenderung Bahkan sampai tergila-gila Sehingga yang ke Amerika itu Yang paling memberikan sesuatu bagi bangsa yang terbelakang Ialah ilmu Oleh karena itu Keilmuan dan teknologi Menjadilah raja-raja atau Tuhan-Tuhan di dalam dada Pada abad itu Semua orang Yang mempunyai posisi ilmu yang tinggi Pasti dia mempunyai kedudukan yang nyaman di dalam hidupnya S1, S2, S3 terus Di mana-mana, di negara mana-mana Ikut sistem itu akan tetapi bagian yang penting kedua ialah Setelah Rusia kalah, begitu, maka dinyatakanlah bahwa Amerika itu, kalau dia berpandangan luas ke akhirat, pasti bersyukur karena menang. Tetapi tidak dengan Amerika, dan inilah garis yang harus kuat kita miliki dalam hidup sekarang. Amerika itu merasa kehilangan musuh, itulah dia petaka dunia ini. Amerika kehilangan musuh Rusia Oleh karena itu dia membuat teori Dia melihat Apa yang kemudian akan mengancam kehidupannya Ternyata kenangannya kembali Pada zaman awal Perang agama Dan akhirnya kultur Yang dimiliki menjadi dua sekarang di dunia ini Kultur lahiriah Ialah yang disebut modern Kultur rohani ialah agama Oleh karena itu Amerika memilih musuh barunya Islam dan Confucius Dua-dua yang bernilai agama Confucius tidak bisa dibawa ngomong apa-apa Sedang Islam selalu melawan saja Begitu pendapat orang Amerika Sehingga benturan-benturan ini mulai terjadi Negara-negara Islam yang paling mendapat benturan paling dahulu ialah negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam benturan itu terjadilah pengaruh-pengaruh yang disimpulkan dalam buku itu sebagai berikut. Negara yang terpengaruh Islam tapi terpengaruh 100% sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi ialah Kuwait kewahir, itu Amerikanis tidak bisa memikirkan lagi kehidupan ini negara yang mula-mula kagum tetapi kemudian melawan dengan keras, oleh karena tahu ternyata Amerika dengan satu bank dunianya World Bank yang kedua dengan teori menguasai keuangan dunia dengan moneter, IMF dan yang ketiga, dengan demokrasi. Sehingga negara-negara yang masih terbelakang itu, demokrasi dianggap kurang dan terus menerus dihantam. Dengan tiga alat itu, masuk. RRT dihantam demokrasi, tahan. Jadi, Bank Dunia gak masuk, IMM gak masuk. Kita, Banknya masuk, IMF-nya masuk, demokrasinya masuk. Itulah kita. Jadi, semenjak pindah ke dalam pemerintahan yang baru, saya melihat semula kita semua berbicara Pancasila dan demokrasi Pancasila. Tetapi begitu pindah dalam pengaruh ini, terasa sekali pilkada itu sama sekali tidak Pancasila. Dia berdasarkan uang dan berdasarkan kemampuan-kemampuan politik seperti Gaya Barat. Apa itu mulai awal pelajaran kita Saya tidak tahu bagaimana nanti tumbuhnya Cuma keadaannya seperti itu Kita tiba-tiba Terlibat masuk dan Suasananya sudah seperti itu Itulah pengaruh Dalam kehidupan Negara yang Terpengaruh tetapi Masih dihormat Saudi Arabia Dia tidak bisa Membelot dan berbicara menentang Amerika. Oleh karena Amerika mengancam akan membom Mekah Medina. Yang kemudian negara yang lainnya seperti Irak, Iran. Itu semua adalah negara-negara yang merasa. Bagaimana kalau Amerika masuk ke negara kita. Terus dia membuat perjanjian-perjanjian. Pak Wakil Gubernur pernah bicara. Timika itu dikontrak. Untuk 40 tahun, apa sudah nanti selesai apa belum, kita lihat. Tetapi hasilnya hanya bagian-bagian yang rusak, emasnya diangkut semuanya. Demikian juga sekarang minyak. Minyak sudah mulai banyak perusahaan asing masuk, dan harganya nanti menjadi mahal. Seperti itulah, kalau dia sudah masuk, susah untuk kita menghindar. Orang-orang di Timur Tengah itu melawan dengan hebatnya, sehingga terhadilah perang-perang yang tidak berhenti seperti sekarang ini. Negara yang cukup repot Seperti dikendalikan langsung Ialah Mesir dan Tunisia Oleh karena sebagian gaji pegawai negerinya Dibayar oleh Amerika Gak bisa apa-apa Bagaimana dengan kita Kita Indonesia dan Malaysia ini dinilai Mula-mula sangat ikut Kemudian mulai melawan Tetapi berbeda dengan Timur Tengah Lambat kita ini Begitu Itulah beberapa proses reaksi tadi Sehingga menghasilkan bermacam-macam situasi dan reaksi di negara Islam itu. Maka di dalam konsep kehidupan Islam, ada kalimat harus dibedakan antara Islam eh, iman dan Islam dan muslim. Ya. Imannya kita ini semua sama. Akan tetapi muslimnya berbeda-beda seperti tadi perbedaannya. Ini yang bicara, ini yang hadir imannya sama tetapi tingkah laku kesehariannya berbeda-beda Islam dengan Muslim itu berbeda-beda bagi negara, juga di negara juga di masjid ini sampai disebut dalam satu pengajian dalam satu deit, satu re itu imannya sama tetapi kemampuan Muslimnya berbeda-beda ya, begitu nah ini apa yang kemudian dari pengaruh sistem barat melalui teknologi informasi dan pengetahuan mengembang kepada demokrasi kemudian ke, apa moneter dan uang tadi mempengaruhi kepada pribadi yang ada dalam satu arah dan dialah individualisme jadi pengaruh yang paling total ke dalam diri kita ini ialah individualisme masing-masing kita sudah sangat sulit untuk berhubungan silaturahim antar saudara dengan saudara. Satu tahun sekali saja halal-halal bil membuat dalam keluarga itu kadang-kadang kita tidak hadir. Padahal silaturahim itulah yang paling dimintakan oleh rasul. Seperti tatkala di Madinah berkumpul benih berdiri. Hadap kanan hadap kiri itulah saudaramu dalam agama. Begitu. Kalau sudah demikian pembagiannya itu, kita ini sedang terlanda sejauh itu. Nah, bagaimana bagian kedua dari ceramah ini? Bagaimana agama mengingatkan kita hidup di dunia yang seperti itu? Besok lusa akan lebih seram, akan lebih hebat pengaruh itu. Individualisme di antara kita ini semakin semakin tajam. Semakin terpisah-pisah Kalau begitu misalnya dulunya di dalam kelompok-kelompok partai Partai satu dengan yang lain berbeda Kemudian kelompok RT RW berbeda-beda Maka nanti terakhir Antara bapak dan anak akan berbeda Individualistik Satu hari nanti Seperti mereka juga Setelah 13 tahun mereka bilang Saya sudah dewasa bapak Permisi, apa saya mau di asrama sekolah, asrama pabrik, saya mau kawin atau tidak, sumpul kumpul kebuda itu terserah saya, begitu adalah hasil kebudayaan itu, kultur mereka itu. Saya katakan dia adalah kultur lahiriah. Kultur lahiriah itu kalau mengembang dalam individualisme, tidak mementingkan orang lain. Dan karena tidak mementingkan orang lain, hasilnya ialah arogansi. Kepengen menang sendiri. Seperti pelang truk membuktikan. Pelang melawan, menyerang ke eh, apa? Irak membuktikan. Dari negara-negara Islam yang paling melihat dengan mata tajam ialah Iran. Dia mengatakan, yang kita akutnya Amerika sebetulnya cuma atom. Karena itu kalau kita tidak punya atom, kita tidak akan bisa. Karena itu Iran memperoleh memproliferasikan atom. Dan sekarang sedang keliling sampai ke negara kita juga. Ngomong masalah atom. Di sana itu baru bisa ngomong, baru bisa diem kalau diancam ancam atom. Begitu. Oh ya. Sehingga Iran lah satu-satunya negara. Islam yang berdiri. Dan yang berani menyobek segel daripada pabriknya. Irak tidak mampu. Begitu. Itu adalah suasananya. Saya tidak memprovokasi, saya tidak apa saya hanya membaca. Dan itu pun si penulis itu diserang di Amerika. Tetapi dia menjawab, ini kan hak demokrasi. begitu. Ya, jadi apa yang ada dipakainya untuk membela dan tidak diganggu. Itulah lagi dia. Sekarang batiniaannya. Saya pikir ada dua hal yang ingin saya bacakan. Pertama, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya tentang hidup ini. Dan yang kedua, permintaan nasihat untuk hidup yang baik dari Abi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dari kedua nasihat ini, saya ingin bawakan untuk diri dan Bapak-bapak sekalian, hidup sekarang ini. Memakai konsep itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena dia adalah hidup yang baik begitu. Ya Bapakku nasihatilah aku Supaya aku bisa hidup baik Luqmanul Hakim bukan Rasul Bukan Nabi Dikasih Allah umur seribu tahun Sehingga pengalamannya cukup Di dalam mengolah kehidupan keluarga Dan memberi nasihat pada anak-anaknya Dan kita disuruh membaca Karena segi nasihatnya itu Wahai anakku Hiduplah beragama, jangan pernah tinggalkan agama. Sebab agama hatimu terkait, terpaut dan mengenal Allah itu sudah memberi jaminan akhirat. Kalimat itu la ilaha ilallah itu sudah memberi jaminan akhirat. Mangkana akhiruh kalimat ini mina dunyala ilaha ilallah taqalal jannah seperti itu jaminannya. Akhir kalimat, mau mati, la ilaha illallah surga. Beragamalah. Sehingga kita harus memperbanyak hubungan dengan Allah, mencari konsep-konsep dan mencari nilai-nilai seperti itu. Siapa yang banyak salawatnya, kelak akan menjadi ciri di dahinya, tempat rasul mengenal dirinya, dan diberikan syafaat keselamatannya. Jadi, wirid-wirid harus kita kembangkan dalam hidup kita. Tambahkan nasihatmu Wahai Bapak Nomor dua, kejarlah dunia itu sehebat-hebatnya Sebab kamu hidup di dunia Begitu. Ya. Rasulullah melesehati orang yang tidak punya pekerjaan Ambil kap -kap kapak Pergi ke hutan Cari kayu bakar Bawa ke pasar Dan hiduplah kamu Jadi hidup yang paling sederhana Di dalam ukuran ini ialah Hidup menjadi tukang kayu yang hanya bermodal kapak saja. Ya, itu harus dikerjakan. Carilah dunia. Nomor tiga. Milikilah rasa malu. Sebab kalau kita beragama lantas hati kita menaut pada Allah. Akhirnya diberi ganjaran rasa malu. Dan rasa malu itulah yang menyelamatkan kita dari berbagai aspek dunia ini. Kalau kita punya rasa malu Tidak mungkin kita melakukan Hal-hal Yang dianggap tidak baik Di dalam pergaulan antar sesama Sehingga Rasul bersabda Kalau kamu tidak punya rasa malu Kerjakan saja Apa yang kamu mau Begitu. Kalau kamu tidak punya rasa malu Kerjakan saja Apa yang kamu mau Tanpa rasa malu sudah tidak ada lagi Pekerjaan mencekan menjadi baik Berikutnya ya Bapak Berikutnya bergaulah dengan orang banyak Dengan akhlas yang baik Kita disuruh bergaul Sebab bergaul silaturahim menambah Kepada kesempatan-kesempatan Nomor lima Nomor lima Berusahalah dalam hidup ini Untuk bisa memberi kepada yang lain Beragama Kejar dunia memiliki rasa malu Bergaul dengan orang banyak Dengan afak yang baik Dan memberi Sehingga memberi Kalau dipulak balik nanti Adalah puncak dari keberhasilan rohani Seseorang di dalam ikhtiarnya, Mewakili Allah Dalam sifat Rahman Maha Kasih Kepada sesama Beri apa saja ya. Si anak masih bertanya Nomor 6 bapak apa? Sebab saya tahu nomor enam itu pasti membuat hidup ini menjadi suci Saya ingin hidup suci Bukan baik, tapi suci Jawabnya Wahai anakku Lima itu saja kalau kamu santuni Kerjakan dengan baik Hidupmu suci Insyaallah di hadapan Allah Jadi hidup yang suci itu tidak seperti kita bayangkan Batu putih, bersih seperti itulah sifat-sifat yang banyak kita pelajari di hari-hari yang lalu hidup suci ialah hidup bertuhan mengejar dunia tahu rasa malu bergaul dengan sesama semakin luas dan memberi kalau itu dikerjakan itulah definisi atau tarif atau sebab-sebab hidup menjadi suci di zaman mana saja termasuk di zaman kita yang sudah penuh dengan pengaruh seperti tadi Jadilah suci. Apa sebabnya? Sebab kelak di depan pengadilan Allah itu. Allah yang maha suci hanya menerima hambanya yang suci. Seperti itulah rahasianya. Karena itu kita berdekatan atau kita berkenalan dengan istilah suci. Tetapi suci menurut Rukmanul Hakim ialah yang lima tadi. Cukup membuat suci. adapun nasihat? Daripada... Rasulullah kepada Abidhar Adalah sebagai berikut Ya Rasulullah nasihati Aku ingin hidup yang baik Satu Abidhar Takutlah kepada akhirat Tempat akhir perjalanan ini ya, Takutlah Pada hisab ya. Mengapa harus takut hisab Sebab kalau orang berfikir Dan sampai kepada punya rasa takut Kepada hisab Maka akibatnya secara otomatis Segala pekerjaan dunianya ini bernilai amal di dalam agama. Laki-laki yang takut pada akhirat bahwa istrinya akan menjadi musuhnya, dia pasti sangat berhati-hati ngurus istrinya. Bukan cerai yang dipikirkannya, tetapi membina dia. Supaya kalau disuruh sembahyang mau, kalau disuruh puasa mau, kalau disuruh memakai gelangnya tapi zakatnya juga, dia rela mengeluarkan bagiannya. Jadi akhirnya baik. Kalau pedagang takut pada akhirat akan ditimbang nanti di sana. Cara berdagangnya dengan sangat tertib. Maka di dunia dia sangat takut kepada menipu timbangan. Jadilah dia pedagang yang baik. Karena takut akhirat. Kalau yang jadi presiden, yang jadi menteri dan sebagainya. Gubernur, lurah dan sebagainya. Takut akhirat. Dia akan mendapat upah luar biasa. Seorang presiden sholat Kalau dia bukan presiden Ganjarannya ya sholat itu Tapi kalau dia jadi presiden yang adil Memberikan kesejahteraan Pada rakyatnya Ganjarannya sebanyak sholat rakyatnya itu Seperti itu dinyatakan Sehingga dengan itu Seorang yang takut Dalam memegang pimpinan Pasti berbuat yang baik Di dalam ketentuan-ketentuan politiknya Demikian juga perempuan yang takut pada akhirat. Pasti dia amat takut untuk tidak turut apa yang disebut oleh suaminya. Sebab pengadilan akhirat itu di-stop. Tak kalah terbukti perempuan itu tidak nurut pada suaminya. Diceraikan oleh Allah. Jadi takut pada akhirat. Bapak-bapak yang sedang sibuk punya anak, bingung. Tidak mungkin dia mengusir anak mulai hari ini kamu bukan anakku pergi masa bodoh kamu mau jadi apa sebab apa diusir tidak diusir anak itu menunggu perjalanan akhiratnya kelak di depan pengadilan itu jadi dia akan cari akal bagaimana mengurus anak yang baik ya. pendek kata Rasulullah menyatakan belajarlah takut pada akhirat kalau itu terjadi semua pekerjaan hidup di dunia ini akan menjadi baik seperti amal yang berbuah Tambahkan nasihatmu ya Rasulullah Nomor dua bacalah Al-Quran Mengerti atau tidak mengerti? Mengapa demikian ya Rasulullah? Sebab Al-Quran ini bagaimanapun kita yakin adalah sabda ilahi Kata-kata Allah Kalau dari situ kita baca Akibatnya hati kita ini menjadi cerah, benih Bisa memikirkan baik dan buruk, memikirkan sabar dan sebagainya, karena hatinya sehat, pening. Nomor tiga, jangan tertawa terbahak-bahak. Sebab tertawa terbahak-bahak adalah hasil budaya dunia. Semakin hebat dunia banyak uangnya, semakin hebat budaya menghibur orang dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang berbudaya lahiriah, ya, kalau susah pergi ke tempat pesta yang ramai minum, main perempuan, dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang berbudaya rohani, kalau sedih, bangun malam sendirian, wirid dan berdoa. Dan doanya itu rame. Sendiri tapi rame. Liwal hidayah warahamhu makamah rob, bayani sawgira walijami ilmu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat. Allah ya imin wal anwat. Ya. Ampuni saya, ampuni mukminin mukminat di barat, di timur yang hidup, yang mati sendiri tapi ramai. Orang barat itu di tempat ramai, tapi sendiri dia, tidak akan ada yang memperhatikan orang lain. Ya. Begitu. Jadi inilah dia beda masalah budaya lahir, budaya batin. Jangan tertawa terbahak bahak. Tertawa itu ialah indikasinya. Daripada keperhasilan setan menggoda. Apa akibatnya ya Rasulullah? Kalau orang sudah tertawa-tertawa begitu di dalam hidupnya. Kelihatan terlalu riang dan sebagainya. Ketahuilah itu sebabnya ialah karena hatinya gelap. Hatinya gelap. Hatinya hitam. Hatinya sakit. Dia tidak bisa berpikir menurut cara agama. Orang yang banyak tertawa itu. Tambahkan nasihatmu ya Rasulullah. Cari di antara lingkungan kita apa saudara lebih bagus apa orang lain? Santuni dia, datangi, ajak ngomong, kasih sedikit apa yang kita punya, pakaian bekas atau apa. Mengapa demikian ya Rasulullah? Ketahuilah, setiap kamu berpisah dengan orang yang lebih miskin daripadamu, yang kamu gauli itu niscaya begitulah langkah pertama, langsung kamu syukur bin kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Aku tidak kau beri seperti itu. Tetapi jangan bergaul dengan orang kaya, orang pandai, orang terhormat, orang yang dianggap mulia di masyarakat, dan seterusnya. Mengapa? Bergaul dengan mereka satu-satunya upahnya, ialah begitu berpisah, iri dengki yang muncul di dalam dada. Semakin gelap saja hati ini. Cepatlah itu. Santuni pembantu. Di mana rumah kamu? Datangi rumahnya. Lihat bagaimana keluarganya. Nanti akan membuat kita mudahnya hati menjadi cernih dan bersyukur kepadanya. Terakhir ya Rasulullah, tambahkan nasihatmu. Sambil berdiri dan mau pergi, ditepuklah bahu abidhar. Sebab nasihat itu cukup. Satu. Takut akhirat. Dua, baca kitab. Tiga, jangan mengikuti dunia terlalu bebas sampai seperti itu. Yang keempat, ialah santuni. Cari keluarga miskin ke antara kita. Kesimpulannya, jadilah engkau orang yang disebut bijaksana, disebut saleh, disebut mulia. Di satu pengajian saya ngaji begini ibu-ibu ngomong supaya gampang ngapalkannya itu mah BSM. BSM. Bijaksana, saleh, mulia. Siapakah yang bijaksana itu ya Rasulullah? Orang yang bijaksana kalau mengambil keputusan akhir dalam soal-soal hidupnya, dia pakai pertimbangan akhiratnya. Mengambilkan anak Menyelesaikan urusan waris dan sebagainya. Akhiratnya dia pakai. Menyelesaikan soal terakhir. Dan siapakah orang yang saleh? Orang yang saleh semakin tua, semakin mendekat kepada Tuhannya. Semakin diperbaikinya. Sahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Bagaimana memperbaiki haji? Setiap kali ada waktu yang senggang dibacanya kembali manasik itu. Dan ditemukannya nilai-nilai Di dalam perjalanan haji itu Ialah mendekat kehatiannya ya. Jadi semakin tua Meminta Wahusni ibadatik perbaikilah, Doronglah aku untuk memperbaiki ibadahku itu Ya Allah Itulah orang yang saleh Jadi saleh <tuh> Intinya adalah hubungan yang semakin baik Dalam vertikal kepada Allah Dan bukan sosial sosial itu akibat saleh sehingga nilai yang dikerjakan di dalam amal baik di dalam sosial itu adalah sebabnya kesalehan. Dan siapakah yang mulia? Orang yang mulia ialah orang yang kalau bergaul dengan siapa saja, di mana saja, dia tidak pernah melupakan sopan santun. Begitulah pegangan-pegangan ini jadi pada bagian awal saya ingin menyampaikan Berapa hebatnya dunia ini cengkeram Oleh budaya lahiriah. Ya, sebentar lagi kita semakin akan Lebih berat lagi Putus hubungan silaturahim Di rumah masing-masing Sehingga itu semuanya harus kita pikirkan Tetapi mengatasinya Kami berpikir dua nasihat Terbaca tadi cukup Untuk menghadapinya ya. Nasihat eh, Luqmanul Hakim Beragama cari dunia Tahu rasa malu, bergaul dengan orang banyak secara baik dan memberi. Nasihat Rasulullah ialah takut akhirat. Apa, nomor dua baca kitab. Nomor tiga eh, jangan tertawa terbahak-bahak. Nomor empat miliki persaudaraan dengan orang miskin. Dan yang nomor terakhir tadi ialah kesimpulannya. Orang bijak, orang saleh, dan orang yang... Eh, Mulia, ya BSM lupa saja itu. Demikian kira-kira untuk siang hari ini sekedarnya kita sedang menghadapi pergaulan dunia yang keras, tetapi berharap mendapat akhirat yang baik. Insya Allah. Akulah kau lihatlah. Wa staghfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.